Oke, okay, di video kali ini uh, bakalan beda dari video-videoku yang sebelumnya. Soalnya di yeah. sini bakalan uh, kita bakalan uh, bikin video Q&A dan kita akan menjawab pertanyaan dari kalian semua yang udah nanya di akun Instagram aku. Dan sebelumnya uh, aku minta maaf soalnya da dari kemarin-kemarin belum, belum sempet ya, belum sempat uh, upload video maksudnya. Soalnya kan aku kelas 3, jadi kelas 3 SMK. Jadi ya gitu sibuk sama tugas-tugas, yeah. ujian, ujian dan alhamdulillah kemarin sudah melaksanakan ujian nasional. Oke, okay, di video kali ini Aku bakalan ngajakin teman aku yang udah aku janjiin di Instagram kemarin Oke langsung saja, ini dia Bye Oke, kembali, kembali Ini dia, dia. Oke, okay. kenalin dulu siapa kamu <laughs> Kenalin dulu nama aku, Cahyo Cahyo Cu Biasanya dikenal sama nama itu. Dan di sini, saya suatu kehormatan sendiri diundang oleh Mbak Vera Cocolatos. Ui, Diundang buat nemenin video Q&A-nya yang pertama ini. Jadi, kemarin kan udah bikin pertanyaan. Ah, pertanyaan sana. Kan kemarin udah bikin pertanyaan Mbak Ferranya di Instagram. Dan banyak banget yang masuk. Telah dicari-cari pertanyaan yang menurutnya Mbak Vera unik. Dan semuanya kita tanyain sekarang langsung di sini. Oke, buat kalian semuanya. This is time Q&A. Boom. Oke langsung saja, pertanyaan pertama Dari Dekau14 Mbak Fer, nama panjangnya amean ikusopo Waduh, Waduh, Waduh Fera Waduh Ya, Fer Ya kan nama panjang Sepertinya terlalu dibuat-buat yang Next, pertanyaan kedua Oke Dari Pecelele22 Sebutin nama mantan Terburuk dan terbaik Kalian oke okay, dari gilang dulu okay. kalau nggak nama nanti takutnya orangnya yang nonton uh, merasa gitu ya seperti ini aja contohnya Ngatina gitu Ngatina ya contohnya, contohnya Pevita gitu oke okay. mantan pertama, ya. mantan terburuk dulu AS AS, oke okay. AS terbaik iya <gatina> iya, mantan terbaik siapa? Oke okay, waktu habis aku langsung, langsung dulu Kita save dulu mantan ya, ya, terbaiknya ya. Soalnya dia mungkin gak come nah. on kali Oke, okay. mantan terburuk dulu Inisialnya aja kalau gak Pacarannya aja gak pernah man Cuma, <laughs> pernah pacaran Ya, ya awo Jadi gak, gak punya mantan sama sekali? Enggak Soalnya apa ya Ya pengen fokus belajar dululah. Oh. Kan juga sama orang tua belum boleh gitu. Hmm. Belum waktunya hmm. maksudnya gitu. Belum waktunya. Buat kalian yang enggak di angka mantannya, jangan kecewa. <laughs> Oke, okay. okay, tadi save dulu mantan terbaiknya. Mas Gilang siapa? Iya. Inisialnya. Oke. Okay. Depannya N. Depannya N, belakangnya B. NB. <laughs> buat kamu yang nonton mantannya terbaik, mantannya terbaiknya Gilang. Mungkin dia belum bisa kuang kali. Oke, okay, oh. next dari Dinda.Kartika. Mulai mengenal tentang musik sejak kapan, Kak? Sejak, sejak... Udah di dalam rahim udah, udah wow. tentang musik. Wow, dalam rahim! <laughs> di dalam rahim itu musik apa yang didengerin? Ya musiknya detak jantung itu ya mungkin. <laughs> dudang, dudang, dudang, dudang. Oke, okay, kalau Mas Gilang mulai mengenal tentang musik sejak kapan? Sejak... baru masuk sekolah. Baru masuk sekolah? Oke, okay, yeah. dari situ mulai hmm. mengenal musik, musik. ya? Sekolah apa? SD. SD. Jauh, udah lama berarti. Oke, okay, next Dari Larasati Sekarindah. Kapan foto sama pacar? Oh, oh ya tadi oh, kan nggak punya pacar lah, Vera. Kalau ini, Mas Gilanya? Sama. Sekarang nggak punya? Nggak punya. Terakhir kali deh, kapan? Nggak punya. Terakhir kali, terakhir kali. Kapan ya? Oke, oke. Nek, Dia juga udah hilang ingatan. Mungkin, mungkin, mungkin... Oke, okay, next, pertanyaan dari Cehender Akhirnya, <laughs> Syihia Mau lanjut kuliah apa gimana, Kak? Kalau aku mungkin uh, fokus Youtube dulu ya, sambil apa? Ntar kalau udah ada dananya, terus Insya Allah bisa kuliah Oh Ya, gitu. kuliah uh, biar bisa pakai wangi sendiri gitu Oh, keren, keren, keren, keren, keren. Oke, okay, lanjut Dari Akhiar 06, 06 Sama ya. aja Kenapa pilih gitar? Oke, okay, dari Kak, jelang dulu Ya, nggak tahu gak. mulai kecil, udah Mulai kecil udah suka gitar? Iya. Oke, oke. barusan ada insiden jatuhnya ya. pesawat. Sukhoi. Sukhoi. Sukhoi. Oh, Sukhoi oh, lama, sukoi, Sukoi. Oh, Sukoi 042. Oke, kalau kamera kenapa memilih gitar? Soalnya enggak pilihkan drum. Soalnya enggak pilihkan drum. <gitar> Oke okay, next! Next! Next! Next! Oh iya, iya. Dari depa.ir Irrrr Irrrr Irrrr Irrrr Irrrr Irrrr Kak belajar main gitar dari mana sih? Dari Kak Fyra dulu Belajar gitar kalo... Ya mungkin bisa sih dari orang juga okay. kalau itu uh, belajar sendiri ya, untuk didap Untuk didap yeah. Jadi kalau semamanya ada yang gak bisa gitu baru tanya sama ayah atau engga Kan sekarang juga banyak kan video tutorial di Youtube gitu kan yeah. Iya Dari oh, Youtube ke okay. banyak Dari YouTube, kebanyakan dari YouTube ya, atau oh, Kalau Kak Gilang dari Kakak. Dari Kakak? Iya. Kakak yang sendiri emang jago banget main gitar itu. Iya enggak jago Kak. Ya sama kayak Kavera gitu. Oh. Namanya, ya. Oh, kok sama kan Kavera juga dida. Iya Kak. Wah, si pijim. Itu <laughs> Ya kalau pelajar, dikasih pelajaran Kalo udah bisa suruh belajar sendiri gitu lah. Oh, maksudnya dapat dari kakaknya terus dikembangkan lagi nah, di gitu. Oh, di samalah auto Oke, okay, next dari underscore yakni putri underscore musik yang kakak suka sambil ngetes kekompakannya. Dalam hitungan 1 ketika 1 sampai 3 kalian sebutin bareng-bareng. Oke, okay, siap? Satu, 2 tiga Reki. Oke, okay, eh. jadi musik yang paling disuka Reki. Reki. Chenro Chenro nya do Reki. Next dari Yusian Driani 8329. Gimana cara Kafera sama Kak Gilang nanggapin haters? Kalau menurutku ya haters itu kan biasanya sukanya biasanya uh... <laughs> Biasanya kan komen-komen yang kurang kurang apa? Iya, kurang berkenan lah di hati. Tapi kan itu uh, salah satu hal yang bisa membangun motivator motivasi buat bi biar kita bisa bikin video bisa lebih baik, lebih baik lagi gitu. Oh, um, keren keren keren keren. Oke. Okay. Oke, okay. dari Saida Lamri unscore. Kak berhijab mulai kapan? Kak Gilang dulu. Eh, kaya <laughs> lagi lah. Beda, beda. mulai kapan? Aku, kalau berhijab ya udah lama sih, tapi kan kadang dilepas, kadang dipakai gitu ya kalau masih bambang gitu berarti ya <guluh> bimbang bimbang bimbang, ya, bimbang. jadi um, alhamdulillah sejak mulai masuk SMK lah ya mungkin udah ada hidayah nih oh udah punya iya hidayah next dari Ida Chanye kenapa suka prege soalnya nggak Dan... suka hardcore go iya <guluh> ya, ya masuk <tuh> dia Oke okay, next. <laughs> Dari fermentasi kopi underscore. Mbak Vera lulus sekolah Katilapo. Kerja opor karo Mas Gilang. Oh, oh, oh, oh. <tik> oh, oh, <tik> aku di malah kayak ikut masalah pribadi ya. Eh, mana Gimana nih? Rencananya ada hmm. aja deh setelah lulus sekolah mau ngapain? Mungkin ya, kalau uh, aku sih fokus Youtube dulu Ntar Insya Allah kalau ada dana lah, nah, Insya Allah bisa di Oke, okay, next! Versi Fiani Underscore Ini agak religius pertanyaannya okay. Kak, faedahnya jadi Youtuber apa? Oh, faedah Faedah? Subakanlah Faedah Ah ya Faedahnya jadi Youtuber apa? <laughs> Oke, okay, jadi uh, Faedah jadi... Faedah ya tadi? Faedah, faedah. Okay. Bang Aida jadi Youtuber itu ya kalau aku sih uh, bisa seneng gitu ya kan Kita bikin karya, terus bisa dilihat uh, sama uh, Dilihat orang lain gitu kan Bisa kayak Anda. Merasa seneng kita, iya bangga bangga Anda. Iya gitu, seneng Bisa menghibur juga iya, gitu menghibur. maksudnya iya, Oh iya, bermanfaat yeah. Bagi orang lain kalau kalau bisa dengerin musiknya yeah, Pera Pertama kalau ini, masuk dengerin Nah, nah, nah, nah Wuh, Wah, bahagia! Oh, oh, oh, oh, oh. Next, dari Seantero underscore Jagad, Kak Kok bisa main kentrungnya lanjai gitu, lanjai Kasih tips lah kak Kasih tipsnya Tips tips pertama, bisa main kentrung Yang pertama kali harus punya kentrung uh, Harus iya. punya lead. kentrung iya. <laughs> Ya iya, bener. Bener, bener banget ya bener. Berat banget jawabannya Yang kedua, pin. gitarnya harus, stem. Oh, gitarnya stem. harus stem. Gitarnya stem. stem Gitarnya harus stem, ya Gitarnya harus stem Harusnya, Mbak Vera Uh, mungkin yang selanjutnya uh, belajar kunci-kunci chord-nya. Chord-nya. Yeah. Iya. Kunci, kunci Inggris ya. Inggris. Oke. Alright. Oke. Kunci habis belajar kunci uh, terus belajar gerengannya acara gereng. Gereng, Ya. Terus ya udah mungkin yang terakhir bisa latihan ya, tiap hari. hari gitu ya. Iya, latihan di hari. -hari. Tiasa terus pakainya. Yeah. Yeah. <laughs> ya. ya. bisa lemas tangannya. Kayak apa sih itu lanjai? Oke, okay, next Dari Febri underscore Yanti 11 Kak Vera Ya Anak berapa Kakak suka nyanyi dari umur berapa? Oh, Kak Vera Kalau aku anak pertama dari dua persaudara Kalau su suka nyanyi ya dari kecil Dari kecil? Oh dari kecil begini ya? Nina, Nina Bo, segini. bu segini. Bo, segini. Bo, segini. Oh segini <laughs> Oh Ya, segini Selanjutnya Dari Tika.Eva26 Kak, boleh nanya enggak? Boleh Oke, okay, selanjutnya. Dari leva underscore young51. Menurut Kak Vera apa sih arti fans dan haters bagi Kakak? Fans dan haters ya? Um, mungkin kalau fans itu ya apa ya udah kayak keluarga sendiri gitu lah. Oh, Soalnya buah, kan aduh, ya sudah apa udah support gitu, kasih semangat gitu. Biar kita di sini bisa bikin konten yang lebih baik lagi. Thank you Satu. buat kalian semua. Oh. Kalau haters? Kalo haters. Kalo haters <coughs> Intinya sama sih, bikin support, tapi kan eh, ngasih support, tapi kan kalau haters itu lebih... Caranya? Iya, caranya beda. Gitu, oh, ketika. caranya beda, Ura, da, da, yeah. kritik yang membangun gitu ya? Iya. Yeah. Oh, tadi sebelumnya, fans katanya artinya keluarga. Jadi kalau ada fans datang ke rumahnya ke kak Vera, langsung tiba-tiba ngambil makanan sendiri di dapur, langsung makan sendiri, itu pak, kan kayak keluarga katanya. Gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa. Kalau kalian <laughs> fansnya, gak apa-apa kalian gitu. Kalau kalian gak punya, malu juga itu ya. Boleh, boleh, boleh. Oke. Teks dari Ismiyasi Rahayu. Kak Vera sama Kak Gilang, kenapa gak jadian? <tik> <tik> <tik> <laughs> Oke, ini pertanyaan yang agak dalam Kenapa? Sebenarnya kita tuh udah jadian Jadi satu band sama Damarasta di Jadi satu band sama Damarasta okay. Next, dari underscore gorengan, underscore gedang Wend, apa nih malah? Abis ini beli, beli di Yusri Oh, <laughs> Yusri Oh iya, tadi ketemu Wakak Cizunari Mau belanja ke pasar buat beli itu Oh, gedang pisang. <laughs> oh, pisang Kak, kenangan pahit apa yang masih teringat sampai sekarang? dari Kali... Ya Kak Fera dulu gelang, gelang aku oke okay, aku dulu uh, pengalaman pahit itu dulu pernah ya waktu aku sakit itu sama ibu uh, suruh minum puyar dan itu rasanya sangat pahit sekali puyar? minum puyar pahit ya? oke okay, Nek kalau tidak hilang kenangan pahitnya apa? kenangan pahitnya saat kecil waktu itu beli jamu jamu? Pahit, yang satunya puyar ya. yang satunya jamu yang... Oke okay, next dari se si Rahul. Kak Fer belajar gitar belajar sendiri atau diajarin? Kalau diajarin diajarinya sama siapa? Oh. Oke, okay, Kak hilang dulu deh. Diajar Kakak, dikasih. Oh, Lalu. diajarin dari Kakak yeah. gitu. Tentunya belajar sendiri itu, Hmm, iya yeah, iya. Yeah. Kalau Kak Fer? Kalau aku sih uh, belajar sendiri. Kalau nggak bisa gitu baru nanya Nggak, oh. sama Kebalikannya Iya, iya, iya Nanyanya ke siapa? Ke ayo sama ke bah. mbah Mbah Google Oh, mbah Google, <laughs> Google, iya, iya Next, hari PutriYersa08 08 harus Cita-citanya apa, Mbak Fair? Cita-citaku menjadi orang kaya Weee Barusan, Oh menjadi orang kaya? Iya Oke, okay, oke, okay, oke okay. Realistis <laughs> banget, ya Apa, okay. gilang? Cita-cita saya menjadi Bapak yang baik Luar biasa. Luar biasa. next dari Kupis Underscore Kodo Kak, enakan pakai kentrung senar atau 4 Atau beritahu keistimewaan masing-masing dong Kak Kalau aku sih lebih suka uh, kentrung senar tiga Kenapa tiga? Soalnya uh, asik gitu ya Dua-duanya sama nyaman Sebenarnya, iya sebenarnya dua-duanya juga enak, asik gitu ya Tapi lebih suka senar Lebih nyaman senar tiga lah Oke next Dari Arius underscore toles Kok bisa jadi putih And lebih langsing Rahasianya apa? Oke jadi dulu kan waktu kecil itu kan Aku sering apa Gejar layangan gitu ya Panas-panasan gitu kan Makanya jadi itu Kan sekarang udah gede Jadi kan udah Udah sibuk lah sama tugas-tugas Jadi kan gak sampai gejar layangan gitu Oh iya gitu Gejar layangan Jadi bisa jadi Boit, layak potus! Hei! Mana sih <laughs> Oke, okay, next! Dari Aziz Wassono Anskor Asal-usul terbunuhnya nama Vera Chocolatos dari mana, Kak? Kak Vera! Chocolatos ya, itu dari dulu sebenarnya untuk uh, buat nama Facebook Buat nama Facebook? Terus. Ya kan jadi dulu Ehm... <coughs> <coughs> uh, bikin Facebook itu enggak jadi, nggak jadi gitu loh keblokin, ah apa-apa gitu yeah. terus bikin yang terakhir itu kan bingung namanya jadi aku pengen nyari nama yang unik pendek tapi mudah diingat gitu loh dan waktu itu kebetulan aku lagi makan coklat jadi, oh coklatnya saya gitu oh kebetulan aja iya kebetulan bisa. makan cacan coklat oke, okay, ini pertanyaan terakhir yang cukup dalam juga pertanyaannya dalam hmm. banget ini dari yuda underscore fr dengerin ini vdv isbq vdv ica o sep KH DICA BEE LNCA BEE XIABEE PEHIPIYATRIWA APUSUKU CEMANA BADASAVA IHSNABAJADAVA DAKAS Oh, oke. Okay. Gimana nih? Jawabannya apa? Kalau pertanyaan kayak gitu sih gampang aja ya jawabannya. Itu berarti? Uwu, uwu, uwu, uwu, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, Oke, barusan pertanyaan udah diajuin semuanya dari para viewersnya Vera Saya di sini pakai moderator, pembawa acara Sebagai MC, Master of Ceremony Oke, eh uh, mungkin dari sini saya akan adik videonya Tapi sebelumnya, saya juga ingin tanya proyek kedepannya Mbak Vera sama Kak hilang Kak hilang sama Kak Vera, sama aja Proyek kedepannya habis ini mau apa? Tutorial ya Mau tutorial. buat tutorial? Iya yeah. wow. Karena kan banyak okay. lasi, lasi. dari kalian yang tanya Gimana sih caranya gitu hmm, tunggu. Okay, okay. tunggu, tunggu Tunggu videonya ya yeah. uh, Kalau kamu sendiri projek ke depannya. Oke, okay, kalau aku sendiri sih sebagai YouTuber masih baru, subscriber dikit, viewer dikit, enggak punya haters. Kalau camping jadi haters saya juga enggak apa-apa, tapi janganlah. <laughs> <laughs> Oke, okay, uh, saya mau ganti kan sebelumnya saya komedi, mau ganti ke musik, mau nge-over kayak kalian gitu. Soalnya habis ini saya lulus, mau kerja gitu. Jadi kemungkinan waktunya kalau bikin video buat komedi di komedi itu enggak sempat kayak gitu. Oke okay, guys, jadi untuk kalian yang apa? Mungkin belum-belum tahu ini Cahyo Cok, kalian bisa Cek di akun Youtubenya, nya Co, gitu. Kalian bisa cek subscribe di sini. Jangan lupa subscribe, juga like, komen, support dia juga. Oke, okay? terima kasih Kakak Ferra, terima kasih tak lang. Oke, okay, buat closingnya, kita nyanyiin "Goal Laku". Sing don't, sing it's costly. It's our the state.